Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, ya yang terhormat saya mau tanya Memang saya belum paham Apakah orang habis umroh Haji kecil apakah haji kebesar Apa ia enggak boleh keluar sebelum 40 hari Gimana Habis ke, ber, pergi umroh atau haji Katanya enggak boleh pergi keluar rumah sebelum 40 hari apa iya sudah segitu aja yang saya tanyakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh orang pulang haji sama umroh apakah benar tidak boleh keluar? oh enggak boleh keluar asalkan cara keluarnya benar keluarnya benar ya maksudnya keluar wajar mau ke pasar mau ke pergi ke Bandung yang di Cerepuan pengen ke Bandung tidak ada masalah tidak ada larangan kalau ada orang pulang haji atau umroh kelu, keluar rumah cuman Umumnya kalau orang haji itu banyak yang ziarah, jangan lagi dijaroin lagi keluar rumah, itu saja kebiasaan. Oh lagi keluar ya, kasihan kan? Apalagi sudah janji ngasih hadiah tadi. Itu. <laughs> Jadi nggak nggak ada larangan, ibu boleh keluar, ibu boleh di dalam rumah. Cuman keluar yang syari, kalau pergi jauh ditemani kayak itu. Jadi nggak ada larangan dan tidak ada kewajiban orang umroh harus tinggal di rumah orang haji setelah haji tinggal di rumah 40 hari. Akhirnya kesempatan, akhirnya ada cuti kantornya sudah 40 hari di Mekah, 40 hari, enak nerima gaji lagi, Kacau. negaranya hancur nanti tambahan ya, ya ya, ya kerja langsung kerja besoknya kerja apa apa, ya, yang kerja ibu-ibu yang rumah tangga, yang belanja biasa nggak ada masalah.